Dan itu dialami oleh seluruh wilayah Eropa, Amerika, Australia, termasuk kami waktu itu membeli gereja yang mereka itu, kemudian kita ubah jadi masjid. Ya. Di Belanda saja ratusan gereja dijual, karena tidak ada penghuninya, kosong. Banyak mereka kemudian beralih menjadi ateis. Ini karena kekosongan jiwa yang luar biasa, dan barangkali itu akan menentukan kehancuran mereka itu, karena pasti akan semboyan. Kemudian yang namanya mafia itu menggila, luar biasa. Termasuk mafia persenjataan, mafia-mafia yang macam-macam itu. Kemudian yang ketujuh, peredaran narkoba, dahsyat betul, ya. Karena itu akan tentunya merusak bahwa mental, fisik dan sebagainya. Kemudian yang ke delapan adalah bisnis prostitusi, majalah-majalah porno itu berada di mana-mana itu prostitusi itu ada di mana mana perempuan dijual belikan dan ini semua adalah merupakan apa, bentuk kerusakan yang terjadi di dalam Amerika sendiri nah sekarang pertanyaannya kalau kita lihat dari sisi apa ini semua itu kan fisik kalau kemudian ditinjau lebih dalam lagi sisi agama tambah aburado lagi ya. ternyata Karena kekosongan jiwa orang Amerika itu, mereka itu kan terus mencari. Termasuk yang dialami oleh Master Jerry Degree ini. kan Alhamdulillah beliau menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan melahirkan ketenangan dan kemudian melahirkan pengorbanan. Dan tidak ada artinya kita sebagai orang Islam kalau kita tidak berkorban untuk Allah, kalau kita tidak berjuangkan Islam. Termasuk menyelamatkan mereka-mereka itu. Nah, karena itu sekalian, tentunya kita perlu untuk merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Sunnah Nabi Rasulullah SAW, dan harus kita sadari antara kebenaran dan kebatilan akan selalu bertempur, akan selalu apa, pergesekan dan tarik menarik satu sama lain. Aladinah amanu. Yuqatilun fi sabillillah, waladzina kafir yuqatilun fi sabillatohud. Fqatilu awli ash-shaytan. Innaka idashaytadikan nabaita. Allah telah menetapkan orang-orang yang beriman mereka akan berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka akan berperang di jalan Tauhud termasuk Tauhud apa? Jatbos dan kaki tangannya itu. Maka Allah katakan Fqatilu awli ash-shaytan. Perangi. Mengikut-mengikut syaitan itu. Pembela-pembela syaitan itu. Sesungguhnya ti buddha syaitan itu lemah. Siapa menyangka kekuatan Rusia yang begitu hebat. Bisa tunduk dan takluk di tangan para mujahidin di Afghanistan. Yang sangat sederhana. Cuma dengan modal pisau dan cenggotnya itu. Tapi mereka bisa menaklukkan Rusia siapa nyangka kemudian Amerika ketika datang ke Irak akan berjalan bertahun-tahun sampai sekarang mereka terseok-seok dan saudara tahu betapa lemasnya tentara Amerika itu ketika mereka melihat saudara-saudara mereka disembelih orang mujahidin Anda lihat itu dalam kondisi yang sangat mengerikan disembelih oleh mujahidin dengan pisau yang kecil bukan pisau besar ya pisau yang kecil Gugugugug melihatnya itu senang betul ya. itu menjadikan mereka lemas belum lagi sniper-sniper yang kemudian mengenakan mereka tanpa disadari itu. belum lagi kemudian bom-bom bunuh diri yang mereka alami itu dahsyat betul, akibatnya kemudian mereka menyewa orang-orang syiah syiah ini kaki tangan yahudi kaki tangan amerika, bukan mereka anti amerika itu, bohongan semua itu